もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし Ya, saya pikir pemerintah harus lebih tegar Harus lebih c e p a t lagi Karena、e, terkadang itu akan membuat konsumen dirugikan Ya, Dengan aturan bahwa mereka memproduksi sendiri Seperti terlihat di market-market m o d e r n y a Terkadang juga barangnya tidak berkualitas、e, Dan kemudian juga untuk、e, para pelaku usaha yang lain Merasa bahwa ini パーリスアゲン manis, wangi, enak terus seminggu kemudian saya beli mangga juga di Carefour r harganya 15 ribu harum manis juga tapi yang saya makan itu kalah dengan mangga yang saya b i d i p a s a r jadi tolong pemerintah jelaskan kenapa bisa begitu tidak jauh harganya nah kalau itu dia bisa bereskan dulu nah baru dia boleh バイクハロスプランにドルパイキーシステムのセドリアンボギュマナ、ボギュマナ、コモディアンドゥバインパラニュー、パネルルルパニャー。 プログラ u の2 i のドルを獲得するため i 2つのドルを獲得するた a n p e r n y a t a a n y a ternyata dolar tur,、uh, setelah turun 8.500 naik juga sekarang 12.300 ya. Kemudian sekarang bikin lagi peraturan bahwa、uh, toko-toko ritel m e s t i 150 dibatasi. Nah, kemudian、uh, bikin peraturan lagi bahwa、uh, ekspor mineral mesti、uh, diolah di dalam negeri. Ini pemerintah galau nih, iya, d o a aja, pemerintah gitu aja, ber,、uh, opini saya. Terima kasih. p a n g i l b e r d Sedap-sedap saja terdengarnya, enak didengar, dikuping enak didengar, tapi pelaksanaannya yang susah. Apa bisa 80% produk lokal? Ya kan, itu ya pertanyaannya. Apa mau kerja keras? Apa ada yang ngontrol gitu? Ya kan, nah, itulah pertanyaannya, sedap-sedap saja didengarnya. Ya kan, di, aplikasinya kan, nanti、eh, di, di pasar bisa gak seperti begitu k e n y a t a a n n y a bisa gak seperti begitu Itu loh pertanyaannya, terima kasih Pak Jimmy? Oh ya, terima kasih s i a k a n p、uh, i n d r o d e c a ini m e m a n a ngomong kadang-kadang kayak t e n t u s aja gitu loh、oh, Kalau memang kebijakannya itu u n t u k m a j u oke Tapi coba tepuk d a d a n a selera dulu パンキタジミパロマは 何でしょうか 私たち、e. の学校 は, は、その学校、基礎、基礎、ピューローキー、パンナム、ミレニア。私たちの学校は、この学校は、この学校は、 memperjuangkan produk lokal. Jadi tadi seperti p e n i n g g a y a n g lain juga kenali dulu seperti apa produk lokal kita mampu nggak bersaing secara kualitas. Terima kasih.、Man. Baik, pak Man. Tandai kepatkain silakan. Iya. Saya pikir kita terlalu over confidence ya. Mau jadi seperti bacaan Asia, tapi kenyataannya kucing kurang. Jadi. Kita ini harus berkaca peran s e r t a pemerintah apa, apa kontribusi pemerintah sebelum dia melakukan,、uh, membuat kebijakan, apa didukung itu untuk produk lokalnya. Dia sendiri yang import, dia sendiri yang buka dari rente, dari peluang untuk masukin barang-barang dari China. Coba kita lihat ini, di seluruh dunia, y a kan s e b a i ada istilah n a 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta, serta isinya, lebihnya coba mari kita berpikir bagaimana kontribusi pemerintah segera UKM-UKM j a i p e d a g a n g p e d a g a n g warteg baso aja dikejar-kejar pajak untuk dibawa 4 miliar sambil diperas sambil dilaras jadi dikutus di pati dilubung pati terima kasih、Baik. selamat sore Pak Prabu selamat sore s i l a k a n Pak komentar n ya Pak やったううからかんぱ a ぱんぱんぱんぱんぱんぱんぱんぱんぱんぱん